Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu Qalallahu tabarak wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu taqullah Haqqa tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Thumma mab'ad Fa'in asraqal hadithi kitabullah Akharal hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Asharal umuri muhdasatuhaa Wa kula muhdasatin bid'ah Wa kula bid'atin dolalah Wa kula dolalatin finnar A'adhani yallahu wa iyakum minanar Para hadirin kaum muslimin muslimat Rahimani wa rahimakumullah Yang pertama dan paling utama Marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kita Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat yang sangat banyak Terkhusus di bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita Memberikan kesempatan kepada kita Untuk bisa berjumpa dengan bulan yang mulia bulan ramadhan bulan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala membuka kesempatan emas membuka peluang emas kepada hamba-hambanya yang dia menginginkan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk berlomba-lomba dalam mengerjakan amal sholaih katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya bahiyalah khairi Aqbil. Wahai orang yang dia menginginkan kebaikan. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqbil, kemarilah memulai untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan perkara-perkara kebaikan." Ini orang yang miliki semangat, orang yang miliki keimanan yang kuat ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan bersemangat untuk mengisi hari-harinya dengan amal soleh Dikarenakan puasa Ramadan yang dia laksanakan ini nanti akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Ketika datang sebuah hari yang sangat mengerikan itu hari kiamat di mana masing-masing jiwa mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang jiwa pun yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Tidak pula harta benda beranfaat ketika itu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Yaumala yang faumalun walabanun ilhaman atollahabi kalbin salim. Itu pada suatu hari yang tidak beranfaat, yang namanya harta. Tidak pula yang namanya anak-anak. Kecuali seorang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dengan hati yang selamat Maka ketika itu Di antara amalan yang akan bisa memberikan syafaat Kepada pelakunya Adalah amalan siang puasa Dan juga amalan kiraatul quran Ini terkumpul di bulan yang mulia ini yang namanya amalan siam, puasa dan juga yang namanya qiraatul qur'an terkumpul di bulan yang mulia ini. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Asyam wal qur'an yashfa'ani indallah yaumal qiyamah." Puasa dan juga Al-Qur'an Nanti pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat. Bayangkan ketika itu hari yang sangat mencekam, yang sangat mengerikan. Maka seorang yang dia melaksanakan saum, puasa di dunia. Dan juga melaksanakan kiraatul quran, membaca al-quran ketika di dunia. Itu nanti akan datang amalan tadi membela di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kulusiam Kemudian puasa tadi Berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala Puasa ya, Amalan kita Itu nanti akan menjadi saksi Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Hai Rabbi Wahai Rabbu Mana'tuhu minat ta'ami wa syahwat Fin nahar Wahai Rabbu sesungguhnya aku telah menghalangi hambamu ini Dari makan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari. Fasyafinifih. Maka puasa tadi mengatakan waheroku berilah syafaat untuk hambaMu ini. Hamba yang bagaimana ini? Hamba yang berpuasa. Puasa akan datang menjadi pembela kita pada hari kiamat. Waiyaku lul Quran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Al Quran juga mengatakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. E Robi Manaktuhu minan naummi fil lail Fasyafi'ni fi Wahai Rabku Asungguhnya aku telah menghalangi hambaku ini Dari tidur di malam hari Karena dia sibuk membaca Al-Quran terkhusus di bulan Ramadan ini Kaum muslimin mereka berlomba-lomba untuk Menghatamkan Al-Quran Berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran Para jamaah sudah selesai bacaan Qur'annya ini. Mas-mas yang muda-muda sudah berapa juz, Mas? Belum. Ini mas-mas yang muda-muda ini. Eh? Tujuh juz, masyaallah. Berarti sehari satu juz ya. ya? Kalau santri kita di Ma'had Ma sudah 3 hari sudah khatam. Ya. Memang mereka bersemangat siang malam membaca Al-Qur'an. Ya, memang kegiatannya hanya itu. Ya, belajar, baca Quran belajar, baca Quran artinya hendaknya seorang muslim itu menyibukkan dirinya ya, terkhusus di bulan yang mulia ini dengan kiraatul Quran karena nanti Al-Quran yang kita baca akan datang pada hari kiamat sebagai pembela kita ya, sebagai pembela orang yang membaca Al-Quran maka katanya Quran tadi wa robbu Sesungguhnya aku telah menghalangi hambaku Untuk tidur di malam hari Dikarenakan dia membaca Al-Quran Fashafi'nifi Maka berilah syafaat Kepada hambamu ini Ya, Ini Dua amalan yang mulia Yang terkumpul di bulan Ramadan ini Yaitu yang namanya Saum puasa Dan juga yang namanya Kiraatul Quran ya. Maka mengingatkan kepada Kaum muslimin, kaum muslimat supaya tidak terluputkan kesempatan yang mulia ini diisi dengan al-amalul saleh para hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita bisa meneruskan kegiatan kita yaitu kajian ilmiah menjelang iftar menjelang berbuka bersama di kesempatan ini saya akan bawakan sebuah tema yang berkaitan dengan pembahasan adab pembahasan adab kalau mungkin pembahasan Ramadan sudah bolak-balik ya waya. ya yang dibahas Ramadan, Ramadan ya bagus karena diisi untuk mengingatkan ya bagi seorang yang berpuasa mengenai keutamaan Ramadan, kemudian adab-adabnya ya tapi tidak kalah penting Pembahasan yang namanya Adab-adab Seorang yang menuju ke masjid ya. e, Saya ambilkan dari sebuah risalah Yang Ditulis oleh Asyaih Saleh bin Fauzan al-Fauzan Hafidhullah Dari kitab Al-Mulakhos al-Fikhi Mulakhos al-Fikhi Al Pada bab Babun fi adabil masyi ilas sholat Bab adab adab menuju sholat Kenapa kita angkat tema yang seperti ini Dikatakan oleh mu'alif hafidahullah Ayuhal muslimu Innaka bihajatin masatin ila ma'rifatil adabil masyru'iyati Allati tasbikus sholatah wahai anda seorang muslim sesungguhnya anda sangat butuh kebutuhan yang sangat mendesak bagi anda untuk mengetahui adab-adab yang disyariatkan sebelum sholat apa tujuannya dikarenakan tujuannya supaya orang yang sholat tadi ya, mendapatkan kesempurnaan dalam sholatnya tapi ketika di awal sudah tidak mengetahui adab-adabnya norma-normanya ketika dia sholat apa tidak mendapatkan kesempurnaan dalam sholat tapi kalau orang yang sudah tahu adabnya ya norma-normanya dia akan khusyuk orangnya akan mendapatkan kesempurnaan sholatnya ya Kata beliau Hamidahullah lianna salata ibadatun azimatun yanbahi ayasbiquha istidadun wa munasibun. Dikarenakan salat ini merupakan ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Bahkan kalau kita melihat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat itu memiliki Kedudukan yang sangat agung dalam syariat Islam. Ada yang bisa menyebutkan para hadirin apa kedudukan solat dalam Islam ini? Diantaranya, solat merupakan apa? Rukun Islam. Rukun itu sebuah pondasi. Kalau ada sebuah bangunan tidak ada pondasi maka apa? Tidak akan kuat. Maka yang namanya solat itu termasuk rukun Islam disebutkan dalam hadis ibnu umar bisa ditulis para jemaah ya kedudukan sholat dalam Islam yang pertama itu kan ada kertasnya ya ada kertas mungkin ada yang bawa e, alat tulis ya. yang pertama sholat merupakan salah satu rukun Islam sholat merupakan salah satu rukun Islam Rukun Islam yang keberapa, Fahri? Yang kedua. Yeah. Rukun Islam yang kedua. Setelah syahadat la ilahaillah wa annamuhammadarosulullah. Kemudian salat. Apa dalilnya, Fahri? Tanya santri. Apa, Wah? Dalilnya apa? Hadisnya sahabat Ibnu Umar. Bagaimana bunyinya? Tidak tahu. Maksud tidak tahu. Ya. Yeah. Ada yang hafal hadis sahabat Ibnu Umar? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam 'ala 50." Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Ya. Yang pertama syahadati alla ilaha wa anna Pondasi yang pertama adalah syahadat la ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua wa ikomil sholat. Yang kedua itu menegakkan sholat. Wa ita izakah. Iz yang ketiga apa? Membayar zakat. Wa somi ramadon. Yang keempat adalah apa? Som ramadon wal hajil baytul harom. Kemudian yang kelima adalah apa? Haji ya. ke baytul harom bagi orang yang mampu. Ini kedudukan sholat yang pertama. Dikatakan oleh mu'alif. Ya, Lianna sholata ibadatun azimatun. Dikatakan sholat ibadat yang sangat agung. Kemudian yang kedua. Di antara kedudukan sholat dalam Islam. Ya, menunjukkan kemuliaannya. Ya, sholat merupakan tiang agama. Sholat merupakan apa? Tiang agama. Ya, sama. Kalau sebuah bangunan tidak ada tiangnya kira-kira bisa berdiri, Pak? Pernah lihat atau tidak? Ada bangunan tidak ada tidak ada tiang. Apa ada? Bangunan apa kira-kira? <tid> tidak ada. Ya, yang namanya bangunan pasti ada tiangnya, ya. Begitu juga yang namanya apa? Islam. Salat itu sebagai tiang dari agama, ya. Kalau seorang beragama Islam namun tidak mengerjakan Rukun Islam seperti sholat di sini, ya, bahkan tiangnya agama maka akan hancur, akan roboh bangunan Islam orang tersebut. Ya. Maka sholat itu merupakan perkara yang sangat besar. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Rasul Amri Al Islam, wa Amduhu Sholat, wa Durwatu sanamihi Al Jihad fi Sabillillah." kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pokok segala urusan ini adalah Islam Islam sebagai pokok bawok segala urusan wa amuduhu shalah sementara tiangnya adalah apa salat dan puncak amalan tertinggi dalam Islam adalah al jihad fi sabilillah jihad fi sabilillah tentunya jihad fi sabilillah Bukan jihad yang dilakukan secara individu Tapi jihad bersama pemerintah kaum muslimin Jihad yang dilaksanakan secara sah Atas komando pemerintah kaum muslimin Ini kerudukan Islam yang kedua Yang lainnya Kerudukan sholat yang kedua Di antara kerudukan sholat dalam Islam Sholat merupakan pembeda Antara orang muslim dan orang kafir saya ulangi, sholat ini merupakan pembeda antara orang Muslim dan orang kafir. Ya, sholat merupakan pembeda antara orang Muslim dan orang kafir. Dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdu al-ladhi bayna nawbaeinal kafir tarku sholat. Pembeda antara kami orang Muslim dengan mereka orang-orang kafir adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqat kafar. Barang siapa yang dia meninggalkan salat, maka sungguh dia telah kafir keluar dari Islam. Sama, Pak. Semisal di bulan Ramadan ini, ya, ada sebagian kaum muslimin yang mereka melaksanakan puasa. Ternyata tidak melaksanakan apa? Salat-salat fardu. Apa ada di tempat panjenengan? Ada yang seperti ini, Pak ada orang yang dia puasa tapi tidak melaksanakan sholat-sholat fardu, apa ada? gak ada ya di bukut aja gak ada, enten mbak enten guys. ya, ada maka orang yang seperti ini puasanya tidak diterima Ya sekalipun dia puasa terus tidak diterima, kenapa? karena dia telah keluar dari islam dengan dia meninggalkan apa? sholat atau sama saja seorang yang dia sholatnya hanya apa? seminggu sekali. Salat apa ini? Salat Jumat. Apa ada? Ada juga. Salatnya tuh hanya seminggu sekali ketika salat Jumat saja. Maka orang yang seperti ini tidak diterima amalannya karena dia telah keluar dari Islam, ya. Ini yang namanya salat. Pembeda antara seorang muslim dan orang kafir. Kedudukan yang keempat, Sholat merupakan amalan yang pertama kali dihitab pada hari kiamat. Sholat ini merupakan amalan yang pertama kali akan dihitab dihitung pada hari kiamat dan sekaligus sebagai barometer ukuran dari amalan-amalan orang tersebut. Seulangi. Salat itu di samping amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat, sekaligus sebagai tolak ukur, sebagai barometer dari amal-amal yang lainnya. Ya. Ini salat, pak. Seorang itu terlihat, ya, ibadahnya dari mana? Dari salatnya. Seorang terlihat ibadahnya, kesungguhan ibadahnya dari salatnya. Kalau salatnya malas-malesan, kira-kira ibadah yang lain semangat apa tidak pasti lebih jelek. Sebagaimana orang-orang munafik, orang munafik dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa idha kau ila salati kau mukusala. Mereka orang-orang munafik ketika berdiri untuk sholat malas-malesan. Lebih-lebih ya, amalan yang lainnya. Ini hati-hati diganakan barometer amalan seorang itu dari sholatnya. Ya. Katanya Nabi SAW dalam hadis awalu maju hasabul bihil abdu ya mal kiamah asolah perkara yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya solat itu merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat wa ida solahat solahah sairu amalihi wa ida fasadat Fasa dasa amalihi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, awabila solat orang tadi bagus, maka akan bagus seluruh amal-amal yang lainnya. Ini sebagai barometer. Kalau solatnya orang tadi bagus, ya, maka akan bagus seluruh amal-amal yang selain solatnya. Sebaliknya, ketika solatnya jelek, ini menunjukkan amal-amal yang lain juga apa? Juga jelek. Ya ini sholat sebagai penentu bagus atau tidaknya apa amal seseorang. Ya maka di sini e, perlu kita bahas bagaimana adab-adab ya bagi orang yang akan menunaikan sholat supaya dia mengetahui bagaimana mulianya sholat tadi dalam Islam betapa tingginya kedudukan sholat dalam Islam maka dia pun berusaha untuk menjaga. Adab-adab ketika akan melaksanakan salat tahib. Lihatlah lemuslimu fihadil ibadah ala ahsanil hayat. Agar supaya seorang muslim ketika dia memulai ibadah ini, masuk dalam ibadah ini dalam keadaan yang paling bagus. Ya. keadaan yang paling bagus. Kenapa? Karena ketika sholat seorang hamba tadi sedang bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat-ingat pak. Ketika sholat seorang hamba tadi sedang bermunajat langsung berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya. Semisal panjenengan hari ini dipanggil sama bupati. ya Tidak usah jauh-jauh presiden pak ya. Kejauhan ke Jakarta. Hari ini dipanggil oleh Pak Bupati Di mana itu? Di Pendopo semisal ya, Namanya semisal Pak Ahmad Atau Mas Ahmad Yang masih mas-mas semisal Mas Ahmad, ada yang nama Mas Ahmad ini? Contoh saja Pak ya, ya. Dipanggil surat resmi oleh Pak Bupati Kira-kira pakaiannya bagaimana? Eh? Pilih yang paling jelek atau yang paling bagus kira-kira? Ya, pilih yang paling bagus, pakai minyak wangi ya, berangkatnya lebih awal. Kemudian sudah persiapan segalanya. Ya. Ini yang memanggil apa? Makhluk, hanya sekelasnya bupati. Lah ini yang memanggil Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, semesta alam, yang memanggil kita. Kira-kira pantas seorang mendatangi sholat seruan Allah Subhanahu wa taala dia akan bermunajat Berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan keadaan yang jelek Kira-kira pantas apa tidak? Ya, tidak pantas Ya, Semisal dipanggil Pak Bupati Jadwalnya jam 4 sore Semisal Kita datangnya jam berapa? Jam setengah lima, kira-kira malu apa tidak? Ya, Bukan malu lagi Pak Bahkan tidak diterima sama Bupati Sudah pindah urusan yang lainnya Ya Nah ini yang memanggil Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbul Alamin. Ketika dipanggil untuk sholat. Hayya Allah sholat. Mari menuju. Sholat. Hayya Allah falah. Sementara dia masih santai. Ya. Belum persiapan wudunya. Belum persiapan pakai baju yang bagusnya. Belum persiapan pakai minyak wanginya. Sampai di masjid apa? Terlambat. Subhanallah. Sementara yang memanggil itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini penting Seorang pelajari adab-adab Ketika dia akan menuju ke masjid ya. Ini menunjukkan tingginya kedudukan yang namanya sholat Dan juga tingginya yang namanya adab menuju sholat tersebut Maka di kesempatan ini Saya akan bacakan beberapa adab-adab ya. Kalau mungkin kan dua hari selesai pak ya hanya tiga lembar ya syukur-syukur dua hari sudah selesai. Kalau tidaknya dibaca sendiri Pak ya. Sudah bisa baca kan masing-masing? Sudah bisa baca? Ya. Oleh tanya sudah bisa bisa pesantren Isa Pak ya. Ini bahasa Arab ya diajari. Baik. Adab yang pertama. Faiza masyaita ilal masjid li tuaddi sholata ma'al jama'atil muslimin falyakun dzalika bisakinatin wa waqarin. Adab yang pertama. Kalau engkau ya, berjalan menuju masjid untuk menunaikan solat dari solat solat fardu, ya bersama jamaah kaum muslimin, faliyakun dalika pisaki natin wakorin hendaknya dengan perasaan apa? Tenang, ya perasaan tenang, sakinah itu tenang, wakor juga sama, ketenangan, ketenangan jiwa, ya ini adabnya jadi jangan sampai ketika kita menuju ke masjid dipanggil oleh Allah SWT sementara hati kita masih apa? masih terpecah belah pikirannya belum konsentrasi buru-buru datang ke masjidnya ini bukan termasuk adab orang yang punya adab itu dia sudah persiapan ketika akan dikemanakan adhan dia sudah berbudu ketika adhan dia jawab Kemudian setelah itu berangkat ke masjid. Ini adab yang pertama. Wasakinahiyatumaknina watani fil masjid. Adapun sakina, maknanya yaitu tenang. Tumaknina tenang orangnya. Taani hati-hati dalam berjalannya. Ya. Tidak apa? Tidak. Ketika berjalan ke masjid seperti orang berjalan ke pasar. Ya. Ke pasar bagaimana? Ibu buru-buru khawatir ketinggalan sama apa? Ya, sama pedagangnya Tapi orang yang berjalan ke masjid dengan tenang ya, Penuh tenang, tenang, wibawa Itu yang namanya Sakinah Walwaqor Walwaqor Ay rozanah walihilm Ketenangan ya, Kewibawaan Walihilm <tinyetakan> sama ketenangan Wahudul <tinyetakan> basur ya, Dan juga dia menundukkan pandangannya Seorang yang berangkat ke masjid Itu tenang Kemudian pandangannya menunduk Ya. tidak tolak-tolak ke sana kemari wa khafdul saut kemudian eh, merendahkan ucapannya tidak teriak-teriak ya, mau salat di sini teriak-teriak we -teriak. we we we misalnya tidak orang mau salat itu tenang tidak seperti orang mau apa orang mau ke pasar tadi atau orang mau main sama temannya tapi dia tenang ini adabnya wa qillatul iltifat dan juga sedikit tolak toleh ya, tapi dia tenang. Ya karena dia akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dan perasaan tenang, yakin. Ini orang yang akan sholat. Adab yang berikutnya, uh, ataupun dalilnya, sebutkan di sini dalil mengenai adab yang pertama yaitu sakinah wal wakor, disebutkan dalam sunnahin dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kala ida ukimatis solatu fil lafadzin ida sami tumul famsu wa alaiyum bil fasallu wa ma faatimu." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apabila telah ditegakkan yang namanya solat, dalam lafadz yang lainnya, apabila kalian mendengar ikomah, ikomah sebagai tanda." akan ditegakkan yang namanya sholat. Bagaimana famsu? Maka berjalanlah kalian, ya, jalan saja, jangan lari-lari. Wa -lari. alikum sakinah, wajib atas kalian untuk tenang, ya, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa, tapi tenang. Fama adrokum fasolu, wama fatakum faatimu. Apa yang kalian dapatkan dari sholat tadi? maka ikuti imamnya sedang sujud, ikut sujud imamnya sedang ruku, ikut ruku imamnya sedang tasyahud, ikut tasyahud dan seterusnya apa yang kamu dapat dari imam tadi dari jamaah tadi, kamu ikuti dan apa yang kalian luput terlewatkan darinya maka sempurnakan ya. sholat kalian artinya kalau kita tertinggal satu rakaat ya sudah tidak usah lari-lari wah ya. Saya malu nanti, misal, atau saya ketinggalan serok kaat. ya nggak masalah. Adabnya itu dengan tenang, tenang itu bukan berarti apa? Diam saja pak ya, tenang bukan. Tapi berjalan dengan tenang, tidak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Ya. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, waliyakunul kuru juga ayuhal muslim ila masjidimubakiron. Ini adab yang kedua. Dan hendaknya Keluarnya engkau wahai seorang Muslim ke masjid mubakiron, yaitu dengan apa? Lebih awal. Kalau bahasa kita orang buka apa? lebih gasic pak ya, ya. mangkatesing gasic, ya. lebih awal. Di dari takbiratul ihram, watahdu rasola tamal jamati min awaliha, supaya engkau mendapatkan kutamaan takbiratul ya. ihram bersama apa? bersama imam, ya dan agar supaya engkau datang ke sholat, ya bersama jamaah dari awal, dari awal kamu sudah apa? Sudah ikut bersama jamaah. Wakari bayna kuto kafi masjika ilas dan dekatkanlah, ya langkah langkahmu ketika jalan menuju sholat, tidak lari-lari, tidak apa namanya, terlalu panjang langkahnya. Ya Tidak, tidak lompat-lompat Pak ya Tapi dengan pelan tadi Kenapa? Lituk siroh hasanatuka Supaya apa Memperbanyak kebaikan-kebaikanmu Ketika kamu itu jalan dengan tenang ya Jalan dengan apa? Pelan Itu semakin banyak pahalanya Semakin banyak kebaikannya Afis sayhain anin Nabi S.A.W Disebutkan dalam sayhain Dari Nabi S.A.W Annahu qol Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadd'a ahadukum fa ahsan alwudua, tsumma kharaja ila almasjidi la yukhriju ila solah lam yakhuttu khutwatan illa rufi'at lahu Allahu bihi Kata Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam, ya. Apabila salah seorang kalian berwudu, ya, yeah. berwudu di mana ini? Berwudu di rumah. Yeah. sunnahnya yang disunahkan untuk berwudu di, di rumah Sebelum berangkat ke masjid Apabila salah seorang karen berwudu Maka Baguskanlah wudunya Dengan wudu yang bagus masjid. Kemudian dia keluar ke masjid ya, Dan tidaklah dia keluar Kecuali untuk sholat saja Artinya niatan dia itu keluar Hanya untuk sholat Bukan untuk kepentingan yang yang lainnya. Lam yak, lam yakhtu khutwatan. Tidaklah dia melangkah satu langkah. Illa rufi atzlahu bihadar ojah. Kecuali langkah tadi. Satu langkah tadi. Akan mengangkat derajat orang tersebut. Ya. Dengan serata apa ini? Ketika seorang akan berangkat. Sudah berwudhu. Dengan menyempurnakan wudhunya. Satu langkahnya akan mengangkat derajat orang tersebut wa hutat anhu bihal khathiah dan akan dihapus dari satu langkah yang berikutnya kesalahan kesalahannya satu langkah menaikkan derajat satu langkah lagi kemudian apa menghapus kesalahan orang tersebut ini Kutamaan seorang yang bisa melaksanakan adab menjaga adab ketika dia akan menuju ke salat di antaranya adalah orang tersebut ya berangkat lebih awal kemudian sudah berwudu di rumahnya. Kutamaan hadis ini para hadirin yang saya muliakan, ini bagi seorang yang di itu berwudu di rumahnya sebelum berangkat ke masjid. Lalu bagaimana kalau wudunya di masjid tidak mendapatkan keutamaan ini? Karena hadis ini mengatakan ya, berwudu itu apa? di rumahnya dia keluar hanya untuk sholat maka perbuatan yang seperti ini satu langkahnya akan mengangkat derajatnya dan satu langkah yang lainnya akan apa? akan menghapus dosa-dosanya. Sedekat waktu, tiga menit, empat menit lagi. Ay. Adab yang berikutnya. Rasulullah SAW bersolta babal masjid di makodim merijakan yumna indah dukul. Adab yang berikutnya Yang penting seorang yang sholat Memperhatikannya Awabila engkau sudah sampai Pintu masjid Maka bagaimana Maka dahulukanlah Kaki yang sebelah kanan ketika akan masuk Perhatian apa tidak Insya Allah kalau yang tidak pernah belajar Ada asal masuk saja tapi adanya seorang yang akan masuk masjid Ketika surat saya pintu masjid yes, Dia mendahulukan kaki ya Wakul nah, Dan katakanlah Maksudnya bacalah doa Bismillah A'udzubillah azim Wa wajihil karim Wa sultanihil qadim Minasyaitanirrojim Allahumma ala muhammad Allahumma hfirli zunubi Waftahli Allohu ma'afkhal ini doanya biasanya hanya yang terakhir saja pak ya. Allohu ma'afkhali abu Baba arahmati. Kalau bersempurna dengan ini. Yeah. Bismillah, awdulilladziin, waibadzihillakrim, wa as qadim, rajim. Yeah. Allohu masyhali ala Muhammad, allohu mahterli zububi, allohu ma'afkhali abu Baba arahmati. doa yang beribadahkan orang. Bagaimana mungkin dia akan khusyuk salatnya sementara adab-adabnya dia tinggalkan? Nah, Kurang pas Jika orang itu ini mendapatkan khusyukan dalam sholat Apa dia menjaga adab-adab yang seperti Wa idza araqnal khuruj faqad dimrijlaka yusra Fakul du'a allazi qiltahu 'inda al-dukhul wa taqulu bidala takni abwa bafli kemudian ketika kau keluar salat sunah misalnya mau apa keluar ke masjid maka dahulukan kaki yang kiri kalau masuk yang apa ini kanan kaki kiri berbalik dengan ketika masuk kamar mandi masuk kamar mandi kaki kiri dulu keluar kaki apa kanan. Ketika masuk masjid kaki yang kanan ketika masuk, ketika keluar kaki yang kiri. Ya. Yeah. Maka yang seperti ini kemudian membaca apa? Doa. Doanya sama, bismillah awdzubillahiil azim, ayyawjhil karim wasultanil qodim minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala Muhammad, alahu mahfirli dzunubi tapi diganti, ya. Yeah. waftahli abwaba fadlik kalau yang kita hafal bagaimana? <tik> <tik> Allahumma ini asaluka min fadli. Hafalin kan ya? Hafal. Ya. Boleh juga dengan lafadz yang satunya lagi. Ya. Ini wazali kali analmasi damahalur rahmati wakorejal <tik> masjid <tik> mahalur rizki wahwafadlun minallah. Di antara faidahnya, kenapa menggunakan doa yang seperti ini? Ketika masuk minta rahmat, ketika keluar dia minta keutamaan fadlumina Allah. Katanya beliau, Habibullah, dikarenakan masjid itu tempatnya rahmat Allah, Aisyah Allah Subhanahu Wataalla. Sementara ketika dia keluar, maka di sana ada rizkinya Allah Subhanahu Wataalla. Minta kepada Allah yang namanya apa? Fadlu minallah rizki, kotaman dari Allah Subhanahu Wataalla. Ini beberapa adab-adab seorang yang akan menuju ke solat, seorang yang menuju ke masjid mudah-mudahan e, bisa memberikan faidah, insyaAllah kita akan teruskan pada pertemuan akan datang bi'inni lahi <tuk> ta'ala saya mohon maaf Sallallahu ala nabina muhammad wa barik wa subhanakallahumma robbana bihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh